Mitra bisnis, dalam KTT APEC, Wapres Budiono menyoroti, Indonesia tidak akan gegabah memutuskan untuk bergabung dalam perdagangan bebas tingkat Asia Pasifik atau Free Trade Area of Asia Pasifik, karena Indonesia lebih memprioritaskan pembahasan Doha Round. Nah, untuk membicarakan hal ini, di ujung telpon e saya telah tersambung dengan ekonom UI, Katib Basri. Mas Katib, setujukah Anda dengan pernyataan itu? Apa a l a s a n n Ya, ya. Uh, tentunya begini, setiap negara itu punya kebebasan ya, untuk muncul dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukannya. Tetapi ya, yang saya ingin katakan bahwa、uh, di dalam konteks Indonesia ada Doha Development Agenda yang bisa menjadi fokus kita. Jadi misalnya begini, isu mengenai liberalisasi di dalam pertanian itu erat kaitannya dengan food security. yang memungkinkan negara seperti Indonesia itu masih mempunyai instrumen ketika proses liberalisasi dilakukan. Karena itu kalau kita stick dengan Doha Development Agenda,、uh, DDA atau Doha Round, kita tetap stick dengan proses multilateral ketimbang sebuah inisiatif-inisiatif baru yang bisa kemudian mengaburkan target atau rencana kita di dalam Doha Development Agenda. Demikian Kati Basri, saya Wina Santoso.